Halo, saya Rena Mofis mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mbak Cita dan Mas Angga. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, berbahagia selalu dan sampai maut yang memisahkan. Cuma diberi o m o n a n ya. か a d a m u 「はずれちゃ サタデマラガス、イラブ